Pemirsa, pasangan suami istri mana yang tak ingin memiliki anak dari darah dagingnya sendiri? Kehadiran anak menjadi momen yang sangat ditunggu karena kehadiran anak bagaikan permata yang sangat berharga yang tak ada duanya di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas. Perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14 Pemirsa, keindahan memiliki anak pada kenyataannya tak dirasakan semua pasangan suami istri. Banyak pasangan yang telah menikah lama, namun belum juga dikaruniai buah hati. Berikut sejumlah panduan memiliki keturunan buat pasangan yang sulit memiliki anak yang dirangkum mozaik Islam. Lawan pertama, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan putus asa dalam berdoa dan berharap memohon diberi keturunan. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa kisah pasangan suami istri yang telah menikah puluhan tahun yang akhirnya diberi keturunan saat usia sudah beranjak tua. Salah satunya adalah Nabi Zakaria alaihi salam yang berharap di usianya yang senja, istrinya yang mandul bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dia Zakaria berkata," Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku Padahal istriku seorang yang mandul Maka anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu Al-Quran Surat Maryam Ayat 4 dan 5 Doa sungguh-sungguh dengan penuh pengharapan yang disampaikan Nabi Zakaria alaih salam Akhirnya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria diberi kabar gembira dengan kabar kehamilan sang istri Saat mendapat kabar, Nabi Zakaria alaih justru bingung karena menganggap semuanya tampak mustahil mengingat usianya yang sudah renta dan kondisi istrinya yang mandul. Allah taala berfirman, dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 40 Pemirsa, kesabaran Nabi Zakaria alaih salam dan sang istri menanti anak dengan berdoa dan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nyatanya membuat segala yang tak mungkin menjadi terjadi. Nabi Zakaria alaih salam bahkan tak sekedar mendapatkan anak biasa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi dengan anak soleh yang diangkat menjadi rasul, yakni Nabi Yahya alaih salam. Doa Nabi Zakaria alaihissalam untuk meminta keturunan menjadi doa yang sangat dianjurkan dipanjatkan semua pasangan yang ingin memiliki anak. Doa Nabi Zakaria tertera di surat Ali Imran ayat 38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Rabbi habli min ladunka zurriatan thayyibah, innaka samii'ud Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. Pemirsa Panduan mendapatkan keturunan kedua banyak bersedekah. Sudah banyak peristiwa membuktikan dengan sedekah rezeki termasuk anak dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada pasangan yang sulit memiliki anak. Jika kondisi tidak memiliki anak adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah bisa membantu menghilangkan ujian itu. Rasulullah SAW bersabda, ujian yang menimpa seseorang pada keluarga, harta, jiwa, anak dan tetangganya bisa dihapus dengan puasa. Sholat, sedekah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Panduan untuk cepat memiliki keturunan berikutnya menjalani hidup sehat dengan mengkonsumsi pengobatan Rasul. Seperti meminum madu. Pemirsa Rasulullah saw sangat menganjurkan umat Islam untuk mengobati penyakit apapun dengan madu. Rasulullah saw bersabda kesembuhan dari penyakit itu dengan melakukan tiga hal. Bekam, minum madu, dan dibakar dengan besi panas. Tetapi aku melarang umatku membakar dengan besi panas itu, hadis riwayat Bukhari. Dalam sejarah umat manusia, madu telah biasa digunakan perempuan untuk meningkatkan kesuburan. Madu memiliki kandungan yang sangat kaya akan mineral dan asam amino yang menyuburkan sistem reproduksi dan merangsang fungsi ovarium. Karena itu tak heran madu dianggap sebagai superfood untuk mendongkrak kesuburan. Obatan Islam kedua yang berguna untuk kesuburan adalah kurma. Selain buahnya, serbuk kurma juga memiliki khasiat yang luar biasa untuk menjaga kesuburan dan mengobati kemandulan baik untuk wanita maupun pria. Serbuk kurma yang diambil dari pucuk-pucuk bunga kurma ini berkhasiat menambah hormon laki-laki dan menambah jumlah sperma serta mengentalkannya. Serbuk kurma mengandung estron, salah satu jenis estrogen yang ada di dalam tubuh manusia yang berpengaruh dalam mengontrol siklus menstruasi bagi wanita. Dengan serbuk kurma maka dapat menyeimbangkan hormon estrogen di dalam tubuh wanita, sehingga sel telur dapat menjadi matang dan dapat terjadi pembuahan. Pengobatan Rasul ketiga yang berguna untuk kesuburan adalah habatus sauda. Habatus sauda atau jintan hitam adalah tanaman berukuran kecil yang banyak hidup di daerah gurun. Habatus sauda memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad saw bersabda. Gunakan habatus sauda karena di dalamnya terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali maut, hadis riwayat Bukhari Muslim. Obat yang memiliki nama latin Nigella Sativa ini terbukti mampu menyembuhkan segala macam penyakit termasuk kemandulan. Pemirsa, mereka yang akhirnya sukses memiliki keturunan seperti Nabi Zakaria alaih salam telah membuktikan ikhtiar dibarengi dengan doa yang tulus mampu memecahkan kemustahilan pasangan untuk memiliki anak. Satu hal yang perlu kita ingat, ketika Allah telah berkehendak, tak ada yang tak mungkin. Demikian mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan hari ini dapat menambah kadar keimanan kita. Wassalamualaikum.